Who would they? kondisi air rawa sangat merepotkan kalau harus ganti diapers sampai 5 kali tiap mau salat ganti diapers dan diapers ya sangat merepotkan jadi menjamak dalam belum pandai menggunakan kata, belum tahu nilainya uang, bagaimana transaksi supaya tidak rugi ini jangan diberikan katanya. Tak ada kata laulafsal, lumiku mulakul, apa namanya. Kali anak sudah mempunyai dan berkuah nilai itu, kalau kalian sudah melihat gejala-gejala rosh itu adalah orang sudah mulai mengerti bagaimana mempelajari uangnya. Tidak tahu harga Tidak diakusi Ketika dia bertransaksi baru kamu serah Makanya waktunya lulia ke anak Waktunya lulia uji lah Kalau ini anak-anak yatim Ditinggal mati bapaknya, berarti yatim ya? Si kecil berarti yatim kamu, kamu uji dulu Coba suruh dia menggunakan ruang sini. Wah ternyata Dipomi sama penjualnya suruh beli kerupuk, dikasih uang Rp50.000 tidak kembali ini jangan saya akan membeli Rp50.000, kalian akan kasih rp lah. suruh beli apa kerupuk satu kembali yang ini ada dan mempunyai kita suruh, suruh ngetes mereka baiklah, nastro minum urus dan kalau kalian sudah membuktikan mereka ini memang bisa menggunakan kartu baru dikasih uang, bukan tiba-tiba tapi serahkan kepada wali. Wali ini orang yang bisa menjaga harta ini. Dan wali ini mestinya dia tidak mendiamkan harta itu, tapi meng menggulangkan harta itu. Khususnya kalau hartanya itu masuk mesok itu seorang wakafat mengatakan jangan dibiarkan saja, Harta makayen yang yang ya, harus bisa tapi bisa-bisa berkurang terus karena. ...karena zakat. Karena yatim ini mungkin dia harus berhubung sampai 10 tahun. Atau mungkin lebih dari itu. Ya, kalau tiap tahun di zakat, di zakat, di zakat, di zakat itu, begitu balik... ...mungkin tinggal seberang Kasihan. Ya, padahal nilai uang itu terus menurun. Dulu 10 juta, 10 tahun kemudian tinggal 3 juta. 3 juta, 10 tahun kemudian tidak ada artinya. Padahal itu wali ini juga harus wali yang disama memanfaatkan yang diinvestasikan yang aman Dalam investasi yang ngalur Investasi yang sifatnya aman Walaupun keuntungannya kecil Tapi tidak nilai uang ini tidak Tidak terus berkurang Karena terpotong zakat Atau karena invasi Kata kalau tidak dipotong zakat uang itu tetap menurun terus bingungnya. Jadi harus hendaknya seperti itu Perlakuannya seperti itu Bukanlah untuk berkeluarisnya Tak siapa, terang tuh. Bapa kepada sebahagian anak saja. Tak boleh. Tadi tuh asalnya. Berjalan ramai. Tak boleh. Tak boleh. Insyaallah wadilu bayinya. Allah kepada Allah dan berlakulah diantara anak-anaknya. Nabi pernah disuruh menjadi saksi ketika Ghazir bapaknya Norman ingin memberikan hadiah kepada Norman. Apalah, tersusun, apa kata lu? semua anakmu kamu kasih ini? Luar dari Allah. Cuman ini aja. Kalau oh, cari saksi yang lain, saya enggak mau jadi saksi dalam sesuatu yang oleh. Nah, enggak boleh seperti itu. Ya, yang lain harus diberikan atau diambil sebagian untuk diberikan buat yang lain. Ya bisa, kalau memang anaknya udah, sudah, artinya jatah anak itu bukan bukan yang dimaksud tidak bisa dibagi warisan itu bukan berarti tidak berhak mendapatkan tidak. Artinya jatah itu tetap langsung di dihitung. Begitu ibunya meninggal atau bapaknya meninggal, kata anaknya masih tinggi, kata anaknya tidak diberikan dulu, itu sudah di dikasih jatah dulu yang aman. Itu ada ilmu yang sendiri kalau bayinya di dalam kandungan, maka kita uh, kalau dulu ya, kalau orang kan gak bisa mengetahui ini laki atau perempuan satu atau dua, atau lebih dari itu ya, maka kita memberikan, mengalokasikan ini sekian gak boleh dibagi dulu untuk hati-hati jangan-jangan ini bayinya kembar dan laki semua kembar dua itu masih mungkin jadi dianggap yang kemungkinannya itu paling banyak kembar-kembar dua atau tiga itu ya. jarang. Kita dianggap ini dianggap ini punya bayi kembar nafik dua. Oke. Jadi harus dikurangi sekian cek nggak boleh dibagi dulu. Nanti kalau ternyata semangat satu, baru yang lain dapat tambahan-tambahan sesuai dengan. Intinya pembagian perak-perak itu sudah harus ditentukan begitu yang uh, pewarisnya ini meninggal bapaknya atau ibunya nggak. Ibunya meninggal, bapaknya masih ada enggak? Masih masih ada Mula, bapak mendapatkan seperempat Karena dia punya anak ya, Mendapatkan seperempat Dari Total warisan Ini seperempat ini, pisahkan dulu Kalau enggak ada wasiat, enggak ada hutang Di penyelenggaraan jenazah Sudah-sudah ada -sudah yang nanggung, Maka langsung di total jenderal Apa saja warisan-warisan dari ibunya ini? Seperempat dari total warisan Ini milik Bapak sebagai suami ibu Kalau kebetulan tidak punya anak maka dapat setengah Tapi kalau punya anak dapatnya Perempat Sisanya tiga perempatnya ini dibagi-bagi Untuk anaknya Yang laki dapat dua bagian, satu bagian. Anaknya enam Yang laki berapa? Yang, Yang laki lima Berarti lima kali dua, sepuluh Tambah satu, sebelas ya. Berarti dibagi sebelas 3 perempatnya ini kalau nominal itu berapa? campangan aja ya 110 juta sisanya ya Kita bagi 11. yang perempuan 10 juta, yang laki 20-20 itu bagiannya itu kalau berupa nominal tapi kalau masih berupa aset-aset ya sudah masing-masing pokoknya memiliki yang nah, bapaknya sudah dari 1 perempat dari total sisanya ini dibagi-bagi anaknya masing-masing yang laki dapat 2 11, yang perempuan setor sebelas dari sisa kualisannya nanti kalau dijual ya dibagi-bagi sesuai dengan catatan masing-masing gitu kalau perempuan semua nanti dilihat ada cucu laki nggak ya? atau ada saudari nggak ya? mungkin gitu atau ada saudara nggak ya? samping pembagian ke samping. tapi kalau sudah ada anak, ya ini anak akan menghabiskan. karena anak laki utama ya, laki walaupun cuma satu maka dia akan menjadi asor. asor si hmm. ini menghabiskan sisa warisan. emak warisan gak ada. tidak uh, saya tarik kembali, kecuali bapak kepada anaknya yang ada pengertian. Kalau orang lain sudah hibah dan sudah diserahkan barangnya, nggak boleh tarik lagi. Tapi kalau bapak kepada anaknya masih bisa, karena ada hadis anta wamalul kali cara secara, secara isti sudah ya, asal ini pembagiannya pembagian yang yang apa yang adil karena anaknya juga punya hak yang berbeda adil ya, itu artinya sesuai dengan kebutuhan anaknya itu itu bukan bukan dalam penggantian waris karena dia masih hidup ya, dia masih hidup nah, kalau dibagi dia harus memperhatikan kebutuhan anak laki sama perempuan itu beda yang laki butuhnya apa saya cuma butuh water water sama 100 berapa hari nih butuh perempuan kalau saya kebutuhan itu beda butuh ini butuh ini butuh itu seratus ribu itu dari kasih waktu itu perempuan beda nah butuhnya laki-laki itu adilnya dalam dalam penggantian seperti itu sesuai dengan kebutuhan uh, masing-masing gitu yang umur yang sekolah di SMA dengan yang, yang sekolah di SD butuh beda kebutuhannya jadi kita tambahkan sama anak-anak sama, sama, sama. sesuai dengan kecuali Tapi kalau ngasih, ya ngasih semua Kecuali kalau yang satu ini masih terlalu kecil, masih taji, ya itu lain soal Kalau sudah anak, sudah ngerti masalah gitu-gitu, ya kita kita kasih sama anak-anak Kalau orang-orang itu orang-orang itu ini Rata-rata itu dikasih, jadi ini tatamu, tatamu sana, dikursi A, dikursi A agar kasih ini, ini kasih ini, hartanis, terus kan masih ada besar, dari itu seperti itu Kan akan saya tidak adil ya, gitu. Padahal yang anak laki dapat karteng kemudian sudah dapat yang kecil, perubahan baru yang besar, namanya rumah apa apa, rata kata orang dulu kayak gitu, terus pasti ada sisa harta dari. Ya, kalau masih sehat kan biasanya jadi menjadi warisan. Yang dikatakan yang, yang dihubahkan itu kan si anak yang besar ya, orang, dapat ini, dapat tanah ini, dapat lahan ini, dapat ini, dapat sawah, si anak yang ragil tempatin rumah, rumahnya, rumahnya orang tua orang-orang juga enggak. Ya itu kita nah, nah, namanya sepeing ya. yang jangan dibiara itu pokoknya yang paling baik adalah yang sudah diatur oleh Allah Nabi Rasulnya. Okay. Kalau nggak bisa adil dalam memberikan hibah, dosa hibah, okay. dosa hibah. Daripada menimbulkan nanti apa namanya persengketaan di antara anak-anaknya. Dia mungkin lihatnya baik, tapi nggak semua anak itu mau gitu. Merasa oh saya cuma dapat segini, yang lain dapat segitu. Tapi apa? Ya, itu kan kita katakan orang tuh udah sering keluar kali, bos. terus semua ini bos ya. nggak apa-apa sih ini. ya. kita tidak sih yang punya perbedaan. udah kita, kita, apa kita ubah saja. ya kalau mau ngasih jangan berupa aset seperti itu. udah kasih nominal aja. jadi nggak terlalu besar sih perbedaannya. Kalau ngasih tanah ya, tanah mungkin satu peta dengan lokasi yang berbeda, sudah beda akhirnya ya. asa seharusnya atau itu itu pensiun mati masih berpensiun? Iya kan, meninggal dia... nah, pensiun dan ya. nah, yang tidak pensiunnya kan apa terus jalan terus jalan terus, enggak sampai meninggal kan. Itu apa enggak? Anak-anak, anak, -anak. anak, -anak ibu. Oh gitu. Apakah khusus ibunya saja atau anaknya juga ada? Dapat... Itu pertanyaannya. Mungkin itu dilakukan seperti apa? Biasanya otomatis keterangan sanjung berlaku atau yang setelah kapan? Terakhirnya adalah itu untuk harta nya saja, karena harta uh, itu datang setelah yang bersangkutan ini meninggal sebelum itu. Ya, sebelumnya, bukannya dia antar pencernanya ditunggu-tunggu-tunggu ditunggu, ditunggu, sampai dapat sekian puluh juta, maka begitu dia meninggal, Ini menjadi warisan. Tapi yang datang setelah itu tergantung ditujukan untuk siapa. Ini bukan bukan warisan lagi. Misalnya, otomatis sistemnya adalah kalau si pensiunan sudah meninggal, maka yang dapat istrinya, yaitu untuk istrinya. Karena Nggak bisa orang sudah mati kalau di, dikasih duit gitu Nggak ada hukumnya, kalau mati kalau dikasih duit Kalau begitu dikasih duit Dan harta yang dia terima setelah dia mati bukan hartanya dia Itu harta orang lain Tapi kalau harta itu memiliki dia sebelum dia mati Maka begitu dia mati dia akan menjadi warisan Ataupun yang belum dia miliki Maka setelah dia mati tidak menjadi harta dia Dan sehingga itu jadi harta warisan Tergantung Ya, kalau emang itu sudah diatur Kalau sepulang ini masih punya janda Maka jandanya yang dapat Bukan keluarganya Gantung aturannya bagaimana? Untuk jandanya saja atau untuk anak-anaknya anak juga? Itu. Ya itu sudah sesuai dengan Dengan aturannya itu bagaimana? Kalau itu diambilkan dari gaji Maka logikanya e, Harus ada perbandingan yang jelas Dia dulu dipotong berapa Dan kapetnya berapa Kan mestinya jelas gitu Ada perbandingan gitu Kalau pensiun yang sampai meninggal pun masih dapat, ya. Oke, sekarang dia selama bekerja dia mungkin dipotong berapa pensiun? Totalnya dia berapa uang yang terpotong untuk untuk pensiun? Tidak tidak. Tinggal masa jabatan. Masalahnya itu enggak, enggak cuman dari bagian gaji juga ya, itu ada uang tambahan. Ya, ada uang tambahan eh dari perusahaan yang memberi kerjanya itu nambahin ada dua macam asuransi. Saya ingat saya dua, ada asuransi apa itu setelahnya. Ada yang sifatnya dibayarkan ke pihak ketiga Pak. Atau pada badan asuransi yang itu nanti menjadi asuransi komersial. Transaksi komersial ini, dia akan diputar oleh bank tadi itu. Keuntungannya itu yang akan diterima oleh si, si penerima asuransi. Jadi campuran antara potongan gajinya plus yang lain-lain. Nah ini ini yang menjadi kadang-kadang menjadi masalah kalau itu di dilibatkan tidak pikir ya oleh finance atau atau bank-bank itu menjadikan statusnya jadi tercampur antara yang halal dengan yang yang tidak jelas. Jadi lain negara lain sistemnya ada sebagian negara yang kemuni dari pemerintah. Pemerintah memang memberikan ya. ini sebagian dari gajinya dia diambil seperti ditabung ditambah lagi oleh pemerintah ada yang seperti itu. Tapi kalau di Indonesia nggak nggak perlu itu. Saya pernah sudah sedikiti semua dari data-data yang ada di TASPEN atau ada yang di penyelenggara asuransi mereka tetap melibatkan yang namanya bank-bank. Fun Alhasil, nanti eh, silahkan tanya kepada yang bea itu masalah ini ya. Apakah itu statusnya masih bisa diandalk seperti harta warisan ataukah itu hanya pemberian saja dari pemerintah santunan dari pemerintah, walaupun namanya Pensiunan, hakikatnya apa itu? Kalau memang masih ada gaji Yang belum Potongan-potongan gaji Yang belum dikembalikan Sebagai pensiun Ya berarti itu masih merupakan Harta warisan, tapi kalau sudah Habis Yang dia terima selama ini sudah lebih besar Daripada yang dia bayarkan dulu ya Berarti ini sifatnya hanya Sampunan dari, dari pemerintah Kepada orang-orang adanya atau anaknya atau siapa tidak lagi disikati seperti kata kata warisan cukup insyaallah warisan lagi pak oh? ya, <laughs> Apakah yang uh, murtabit itu dalam keluarga dari murtabit anaknya itu apakah juga dapat tidak otomatis Kalau perbedaan ya. agama itu masuk penghalang warisan Oh ya, kalau suatu saat setelah bagi hari saya juga hilang, hilang. Karena saat itu, saat itu dia meninggalkan berapa anak, teman-teman? Lima anak, satu mutar. Berarti ahli warisnya cuma empat. Empatnya sudah berbagian rumah, langsung, masing-masing sekian, sekian, sekian, sekian. Ini Islam kemudian sudah habis. <tuh -tuh sehingga juga kalau bapaknya yang yang nasoro, anaknya muslim semua anaknya gak dapat semua iya, begitu lah ya tawar al-fru ahlul millatin tidak saling mewarisi orang yang berbeda milahnya jadi gak cuman kalau anaknya toh kalau bapaknya beda ya jangan mengharapkan sedikit pun jadi bapak itu hibah boleh kalau ini warisan, misalnya warisan Kota tadi tahu atau lisan sehari-hari masih sama. Tidak tahu. Tahunnya seperti ini ya